Artis yang satu ini lahir di Bumi Palapa,、ya. tepatnya di kota sejarah Mojokerto. Mahasiswi cantik suaranya merdu lagi. Ada SMP Indonesia, ada Ramayana, juga ada MDH Soting, h o Elis s a n t i k a Nju Palapa. トゥーラン a ンアニンディダーランコブーラカーストレス、トゥーラン FOLLOW